Juga Tasya ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP-SNC Indonesia. Gopo Bro, Goyang dong. Asik. Ibunya sudah siap goyang lagi ya, Bu? Ya? Siap dong. Ya di sebelah sini kita goyang-goyang lagi ya, Mas. Spesial. Dari teman-teman panitia penyelenggara. Terima kasih. Helyi fotógrafát, dr. Prá,